Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi di hari ini Sabtu 25 Agustus 2018 dibacakan Ardi Amsha. Keluarga Aceh Tewas ditembak saat penyergapan jaringan narkoba di Medan. Dua pejabat di Sidik Aceh Barat diperiksa terkait VIP proyek. KPA Lu Tuan, segel kantor di PTA Aceh Selatan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Transmedia GM. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loaster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mame dan Radio Amanda 104 FM Kakemon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Justru Seram DfM. Sudah lalu, tiga orang tewas dalam penyergapan jaringan narkoba internasional yang dilakukan Polda Sumatera Utara di Aceh Tamiang dan Langkat. Polisi memastikan seorang di antara yang tewas adalah warga Aceh asal Aceh Tamiang. Kapolda Sumut Brigjen Agus Andrianto menyebut pelaku yang diamankan 6 orang. Empat di antaranya warga Tamiang yaitu MAA 47 tahun, MRL 32 tahun, MAR 32 tahun, dan Z 43 tahun. MAA tewas ditembak polisi bersama dua tersangka lainnya yaitu MZ 40 tahun, warga Malaysia, dan S 41 tahun, penduduk Simalungun, Sumatera Utara. Agus menjelaskan keenam tersangka mencoba kabur ketika dibawa polisi ke Medan dengan cara melompat dari mobil yang melaju di jalan tol Medan Pinjai Senin lalu. Sebagai upaya pencegahan, polisi mengarahkan tembakan ke arah tersangka. Setelah tembakan peringatan tidak digubris, akibatnya tiga tersangka meninggal terkena tembakan polisi. Brigjen Agus mengatakan operasi penangkapan ini berlangsung 4 hari, 19 hingga 22 Agustus 2018. Kapolda Sumatera Utara memastikan keenam tersangka yang terlibat jaringan narkotika internasional diungkap pihaknya memanfaatkan jalur laut untuk menyeludupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Ia menilai pengawasan di jalur laut butuh ditingkatkan. Derlun aparat kepolisian dari tim opsional Polsek Merdu Pidicaya membekuk Sapri Jal. 29 tahun pengedar narkoba sabu-sabu dan ganja asal Gampung Menasaluk Merdu Kamis malam kemarin Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Kapolsek Merdua KP Aditya Kusuma mengatakan penangkapan Saprijal yang berprofesi sebagai kuli bangunan berawal dari informasi masyarakat yang selama ini telah meresahkan. Sebab keberadaan kuli bangunan di kampung ini sangat meresahkan karena kerap terlibat dalam transaksi barang haram tersebut. Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Merdu mengerahkan sejumlah personil membekuk keberadaan Saprijal di persimpangan Simpang Beracan Merdu. Saat digeledah ditemukan 16 paket sabu-sabu, sebanyak 8 paket lainnya telah terjual. Aparat juga turun menyita dua amplop ganja kering siap edar bersama bijinya. Pelaku langsung digelandang ke Mapolsek. Sederlun Polres Aceh Barat masih mendalami dugaan penerimaan Fiatopungli Proyek Dana Alokasi Khusus atau DAK 2018 yang menyeret seorang pejabat disdik Aceh Barat dan empat lainnya sebagai tersangka. Perkembangan terbaru menyebut pihak kepolisian pada Jumat kemarin memeriksa Sekretaris disdik Aceh Barat Dr. Andres Sabirin dan Kabit Program Adari SE. SA. Sabirin dan Adari diperiksa di ruang tindak pidana korupsi Polres Aceh Barat. Mereka dicecar sejumlah pertanyaan baik soal fee proyek dana DAK 2018, juga dugaan pungli yang kini menjadi barang bukti dan dugaan pernah menerima fee dari proyek yang bermasalah tersebut. Kami selalu semestinya polisi memeriksa Kadisdik Aceh Barat Bismi SPD, namun gagal karena yang bersangkutan dilaporkan sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pemeriksaan Kadisdik dijadwal ulang pada Senin 27 Agustus mendatang. Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobi Arya Prakarsa mengatakan pihaknya mendalami kasus tersebut dan telah memeriksa sejumlah pihak seperti Sekdis, Kabit, dan selanjutnya Kepala Dinas. Pemeriksaan untuk memastikan dan menjadi bahan menentukan arah apakah ada tersangka lain atau tidak dalam kasus tersebut. Selain itu, barang bukti berupa handphone dari kelima tersangka juga telah disita polisi. Diberitakan sebelumnya, Polres Aceh Barat menetapkan seorang pejabat di SDIK Aceh Barat bersama seorang kepala sekolah, satu kepala SKB, seorang tenaga honor, dan seorang rekanan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan dugaan Pungli. Kelimanya di buku tim Saber Pungli Aceh Barat pada Senin lalu. Tim juga menyita uang sebagai barang bukti dari tangan tersangka senilai Rp157,6 juta. Rupiah. Derlun keluhan anggota Komite Peralihan Aceh atau KPA Wilayah Lu Tapak menyegel kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai atau DPW PA Aceh Selatan di Gampung Pasar, Kecamatan Tapak Tuhan, Jumat kemarin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Aksi itu disebut-sebut buntut dari penunjukan muklis alias Nekrayu sebagai Ketua KPA Lu Tapak oleh Ketua. Ketua KPA Pusat menggantikan Irhafa Manaf Seorang anggota KPA wilayah Luk Tapatuan Tengku Kamil Mega mengatakan pihaknya menolak surat tertanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani Ketua KPA Pusat Muzakir Manaf yang telah mengangkat Muklis alias Nek Rayuk sebagai Ketua KPA wilayah Luk Tapatuan Penunjukan Nek Rayuk sebagai Ketua KPA wilayah tersebut tanpa melalui musyawara dan mufakat dengan anggota KPA wilayah Luk Tapatuan Para mantan kombatan GAM ini juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada Ketua KPA Pusat Muzakir Manap. Selain menolak pengangkatan Nek Raya sebagai Ketua KPA wilayah Luk Tapak Tuan, seluruh Sago KPA dalam Luk Tapak Tuan juga meminta pimpinan Komando Pusat Muzakir Manap turun ke Tapak Tuan dalam rangka melakukan musyawarah akbar penentuan Ketua KPA wilayah Luk Tapak Tuan. Sebelum hal ini ditanggapi dan diselesaikan oleh pimpinan Komando KPA Pusat, KPA Lutabatuan tidak mengikuti kegiatan apapun yang dilakukan oleh pimpinan yang ditunjuk oleh Komando Pusat. Selain melakukan penyegilan kantor di PPPA, Cislatan anggota KPA wilayah Lutabatuan yang telah tersulut emosi juga merusak perabotan kantor seperti kursi, meja, dan peralatan lain. Usai melakukan aksi penyegelan mereka membubarkan diri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Lu pria bernama ganti penduduk Singkil Aceh Singkil dan Indra warga Medan Sumatera Utara sudah tiga hari dilaporkan hilang di laut keduanya berlayar dari Singkil menuju ujung Lolok kepulauan banyak menggunakan speedboard Rabu lalu dalam kondisi cuaca buruk hingga saat ini kedua korban tidak diketahui keberadaannya proses pencarian terus dilakukan tim gabungan dan pihak keluarga namun belum membuahkan hasil Termasuk meminta bantuan ke tim SAR daerah tetangga, sejauh ini belum terlihat tanda-tanda keberadaan korban dan speedboot berwarna putih yang ditumpangi mereka. Sekretaris Satgasar Kepulauan Banyak Yudhistira mengatakan ganti membawa speedboot Fiber ditemani Indra pada 22 Agustus sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari Singkil menuju Ujung Lolo. Keduanya membawa bahan makanan untuk memasuk kebutuhan penginapan di Ujung Lolo. Keduanya sempat diingatkan pemilik penginapan agar tidak berangkat lantaran cuaca buruk. Namun tanpa diketahui alasannya, mereka memaksa berangkat dan sudah tiga hari tidak diketahui keberadaannya. Tim gabungan masih melakukan pencarian dengan menyisir lintas singkir pulau banyak dan menyisir pulau-pulau terdekat. Sementara itu cuaca di Aceh Singkil mulai cerah setelah sebelumnya dilanda hujan disertai angin. Darlun Muhammad Jibril, balita 2,5 tahun asal menasah Panton, Tanah Jambu Ayi, Aceh Utara yang mengalami step tidak bisa mendapatkan pelayanan ketika dibawa ke puskesmas Tanah Jambu Aye kami sore kemarin karena petugas medis mengaku tidak ada oksigen. Ironisnya obat untuk step juga sudah kadar luarsa sehingga orang tua korban terpaksa melarikan anaknya ke klinik swasta di Kecamatan Madat, Aceh Timur. Anwar Hasan, 38 tahun, orang tua M. Jibril mengatakan, Kami sepagi anaknya M. Jibril mengalami demam tinggi, lalu dibawa ke tempat praktik perawat di desa Cempedak dan kondisinya sempat membaik. Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kondisinya kembali parah, bahkan step. Lalu dirinya menjemput mantri tersebut ke rumahnya, namun mantri mengaku tidak bisa menangani lagi dan menyarankan dibawa ke puskesmas. Anwar pun memboyong putranya ke puskesmas Tanah Jambu Aye untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun demikian di puskesmas, petugas medis mengabari tidak adanya oksigen. Dalam kondisi panik, Balita Malang ini dibawa ke klinik Madat. Anwar mengaku kecewat terhadap pelayanan puskesmas Tanah Jambu Aie. Ketidaksiapan puskesmas sangat berisiko terhadap pasien yang ingin berobat. Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanah Jambu Aie, Dr. Hari Laksamana mengakui jika oksigen dalam salah satu ruangan kosong karena sudah terpakai untuk pasien sebelumnya. Namun di ruangan lain, oksigen masih ada. Ia mengaku tidak mengetahui mengapa petugas medis menyebutkan tidak ada oksigen. Karena itu Dr. Heria akan menanyakan kepada petugas medis yang piket. Sementara obat step kosong karena sudah kadar luar sah. Dari Newsroom Seram, Bitanjung Permeskian, Berita Pagi di Sisa Habsuk 25 Agustus 2018.